Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi ma qasina. min sayyiati a'malina. May fala mudilla lah, fala hadiya lah. Ashadu an la la syarika wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'da. Kita teruskan insyaallah Al-Baghawi. <coughs> Al-Baqawi, wafat Al-Baqawi di wask yang hasil dari debu, biarlah ia menghalang kejutan. Berlawan dengan apa yang tercipta dari tubuhnya, yang adalah darah yang membeku dan sebagian daripadanya di dalamnya. al, -Bagawi. al -Bagawi berfatwa tentang masalah kotoran akibat debu. Kotoran di sini yang apa yang ada di kuku dan selainnya seperti itu. Bi washin hasalamin ghubar bi annahu yamna'u sihhatal wudu bahwa hal itu mengganggu sahnya sahnya wudu. Bikhilafi ma nasha min badanihi lain halnya dengan kotoran yang timbul dari badan sendiri. Nah ini dengan adanya kalimat ini menunjukkan bahwasanya uh, al-Bagowi berfatwa kotoran akibat debu baik di kuku maupun di selain kuku itu mengganggu sahnya wudhu kotoran debunya. Ya. Jika kotoran debu tersebut Memang apa memang berpengaruh terhadap kegangguan wudhu. Debu-debu tersebut tidak sekadar pernik-pernik kecil ya, tetapi memang dia menjadi kotoran dan membentuk suatu kotoran debu yang berkumpul, yang menggunung atau yang bergumpal. Lain halnya dengan kotoran yang timbul dari badan sendiri yaitu keringat yang mengkristal. Nah, ini berarti daki ya, semacam daki. Atau keringat yang mengkristal ya. Seperti apa keringat yang mengisir kristal? Kristal itu berarti apa itu? Ah, beku dan Ya, Pak, beku padat dan eh clear. Di sini maksudnya mengkristal ini membeku ah. menjadi materi, bukan cairan lagi. Maka disebut mutajammid, Jamat itu kan benda material, benda yang berbentuk. Nah, jadi debu tersebut, keringat tersebut menjadi daki. Menjadi semacam daki. Seperti itulah yang dimantapkan atau dijazmkan, ya, jazmnya. Atau ditetapkan dalam al-anwar. Sekarang kita ke syarat yang kelima. Coba kita syarat pertama, apa? air mutlak. Syarat kedua apa? Ulma, ah, airnya mengalir Ke tubuh yang wajib Di basuh Kemudian apa Tidak menyebabkan perubahan ah, Tidak menempel Apa namanya Gimana takdirnya Di anggota tubuh Di anggota wudhu itu tidak terdapat Sesuatu yang Merubah air perubahan yang Dorurat ah, Perubahan yang berbahaya terhadap wudhu tersebut. Kemudian yang keempat, apa? Tidak ada pembatas antara anggota basuhan dengan air. Sekarang yang kelima. Wakom isuha, duhul waktin lidai mi hadatin. Kasalisin wamustahal botin. Syarat kasalisin. Syarat wudhu nomor lima masuk waktu tapi ini bagi orang yang selalu berkeadaan hadas. Bukan hadas. Jadas men, bukan. Ini hadas ya. Yang berhadas. Baik itu hadas kecil atau hadas besar. Yang selalu berhadas. Semisal oh ini di sini hadas kecil. Semisal orang beser kencing Salisil baul Salisil baul itu orang yang Tak bisa berhenti untuk kencing Tak bisa berhenti dari, dari kencing Jadi kotorot atau Pernik-pernik Eh pernik-pernik lagi Tetesan-tetesan kencingnya itu selalu keluar Sering keluar Tanpa diprediksikan dan tanpa direncanakan Nah itu Jadi beser kencing Tak berhenti kencingnya dan yang kedua adalah wanita istihabah Atau mengerti istihabah Tidak mengerti Tanyakan pada yang mengerti dari pelakunya Yaitu kaum hawa Bisa? Tanyakan kepada ibu masing-masing Istihabah itu apa sih? Hah? Atau sama-sama gata Atau mau mempraktekan Atau masing-masing Salisil baul Kita sudah tahu kan Salisil baul itu ada yang namanya salisil baul Ada yang namanya salisil mani Ya Salis itu artinya maksudnya bertalian, berturutan ya. ya Nah jadi Kencingnya itu berurutan Terus menerus dia, penyakitan Jadi keluar Sering keluar tanpa dimaksudkan Tanpa direncanakan Juga salisulmani misalnya Sering keluar maninya tanpa Tanpa rencana dan Memang ada penyakit padanya Nah itu kasus baru Kemudian kasus yang kedua adalah istihabah Istihabah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan atau vagina wanita yang bukan termasuk darah haid atau darah sehat bukan Darah haid itu kan darah sehat ya kan walaupun memang tidak disukai iya Bukan darahnya yang sehat bukan kalau sehat, sehat atau minum bukan darahnya yang sehat bukan Ini keadaannya ke disebabkan kesehatan ya Ya karena dengan masihnya haid itu wanita sehat mm Nah, darah haid itu kan darah yang keluar dari kemaluan depan wanita dengan alasan kesehatan, ya kan? Itu darah haid. Adapun darah istihadhah itu darah yang keluar dari kemaluan depan wanita bukan disebabkan kesehatan. Baik dia ber, ber, bertalian dengan darah haid atau terpisah dengan masa darah haid. Misalnya, seorang wanita itu dia tradisinya haid 6 hari. Ya, 6 hari. Namun ternyata di hari, hari ketujuh dan hari kedelapan masih keluar darah. Nah, darah yang keluar setelah hari tujuh dan delapan ini adalah darah, darah di luar kebiasaan kesehatan. Disebut darah darah istighlal. Dan darah istighlal itu keluar, sering keluar, keluar-keluar gitu di waktu-waktu yang tidak bisa diprediksikan. Tapi dia, dia sering kali dianggap darah haid oleh sebagian orang karena tidak tahu hukumnya karena wanita tersebut tidak tahu hukumnya. Jadi darah istihadhah itu dimutlakan oleh ulama sebagaimana di Al-Majmu' An-Nawawi Al setiap darah yang keluar dari uh, kemaluan vagina wanita yang bukan dari jalur haid dari masa haid bukan dari masa haid itu berarti darah istihadhah. Misalnya haidnya sudah selesai, hari ke-7 selesai. Udah selesai bersih. Kemudian hari ke-10 tiba-tiba keluar darah. Nah, hari ke-10 darah, hari ke-10 ini adalah darah istihadhah. Darah istihadhah. Nah, darah istihadhah tetap najis aslinya. Tetap najis aslinya. Cuma ada beberapa hukum berkaitan dengan itu. Yang mana hukum wanita yang beristihadhah itu tidak bisa disamakan dengan wanita yang berhaid. Kalau wanita yang berhaid itu tidak boleh puasa Tetapi kalau Ramadan wajib dikodoh hmm. Tidak boleh puasa Sunnah dan wajib Tidak boleh pada masa haid Juga tidak boleh sholat Dan juga tidak boleh dikodoh sholatnya Tidak ada ketentuan kodoh untuk sholat Puasa saja Ya Adalahkan kalau darah istihadoh Keluarnya Maka tetap wajib atasnya untuk Puasa dan juga sholat Ya begitu ya itu bedanya, darah istihabah dan darah haid Nah sekarang sebenarnya Kita perlu, tadi sudah kita mengetahui Hakikat dari salisul baul Dan hakikat dari Al-mustahad uh, atau uh, darah istihabah Setelah mengetahui hakikatnya Itu layak bagi kita untuk mengetahui Hukum-hukum yang berkaitan dengan Istihabah hmm. Apakah orang yang terkena dengan Atau wanita yang terkena dengan Darah istihabah Uh, itu di, diwajibkan atasnya sholat benar atau enggak? Wajib. diwajibkan atasnya sholat enggak? Istihan, diwajib. enggak? <tuh> benar enggak? istighlal diwajibkan okay. benar enggak? benar oke. nah sekarang dia kan keluar terus darahnya kan. apakah diwajibkan atasnya untuk mandi setiap keluar darahnya? keluar darahnya selesai dikit mandi abis itu keluar lagi selesai itu ah ha, apakah gitu tidak ya kan tidak sekarang pertanyaan lagi apakah uh, orang yang wanita yang terkena darah istighalo itu diwajibkan mandi untuk setiap sebelum sholat Fardu atau untuk setiap sholat atau tidak diwajibkan atasnya mandi untuk setiap sholat mana hmm pertanyaannya ya jawabannya kira-kira mana yang paling tidak antum ketahui. Ya udah, pertanyaan berikutnya. Jilid berapakah kitab yang Jilid. anak pegang ini? <laughs> Oke, okay, halo ini di sini ya. Jilid 2. Jilid 2. Hah? Bukan. Tak boleh tahu. <laughs> okay, ini ada kitab Syarah Bulughul Ma'arom, Minhatul Alam. Di Bulughul bulu Ma'arom ada hadis riwayat Muslim. Hmm, perhatikan, Anas Aisyah anda Ummu Habibah binti Jahsh syakat ila Rasulillahi adama. Bahawasanya Ummu Habibah binti Jahsh itu mengeluhkan sesuatu kepada Rasulullah, yaitu berkaitan dengan darah. Fakol, Rasulullah bersabda. Oumkuti qad roma kanat tahbisuka haidatuki Oumkuti maksudnya umkuti adalah tetaplah kamu sekadar dengan apa yang apa yang uh, menjadi alat bagi kamu haid maksudnya kalau misalnya memang itu darah haid maka tetaplah kamu berada dalam haid yaitu dihukumi sebagaimana hukum orang yang terkena haid ثم ya, اغتسلوا kemudian mandilah kamu. Hmm. Fakarat tagtasilu kullu shalah. Nah, ternyata dia mandi di setiap untuk setiap solat Dan diriwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Taawadda'i wa taawadda'i li kulli shalah." Dan berwudhulah kamu untuk setiap solat dan juga dilihat oleh la Abu Dawud. Nah, hadis ini kan secara zahir mewajibkan mandi untuk orang yang beristihadhah. Ketika telah apa? telah lewat batas waktu yang menjadi adat haidnya. Jadi kalau misalnya adat haidnya, adatnya 6 hari, haidnya. Nah, hari ke-7 kan istihadhah. Ya kan? Nang disuruh mandi kan. Namun ternyata tetap dia dan mandi tetap keluar air uh, darahnya. Nah, hari ketujuh terus uh, dan di sini Rasulullah juga bersabda, "Fatawaddoi Fat di kulli sholatin." Maka berwudulah untuk setiap Solat Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah untuk Ummu Habib uh, Habibah yang sedang beristihadhah. Hmm, yang sedang beristihadhah. Jadi kan berarti Rasulullah seolah menyewajibkan Karena perintah tawadoi. Eh, عفوا. Di sini apa? Tawadoi, eh uh, berwudulah ya. Tadi saya bilang apa tadi? Mandi ya? Atau atau mandi tadi ya, Bang? ya. Berwudu ya. Ya, berwudu. Tapi kalau misalnya untuk mandi, beliau juga mengatakan Irtasili yaitu mandilah. Jadi di wudunya ada fi'l amr, ada perintah. Ada mandilah dan di lain berwudulah. Hmm. Nah, sekarang kita langsung aja soal mandi pertanyaannya apakah mandi untuk wanita yang istihadah dagang. Ah, nah. dagang apa dia tuh pijat kayak gitu itu udah ngepakku atau udah ngapaeng Iktala, uh, uh, tentang rusul Tentang mandi untuk orang istiha Apakah harus berulang Atau tidak Nah dalam hal ini ada beberapa pendapat Di antara ulama Nanti kita ketahui pendapat yang syafi'iyah yang mana Pertama Tidak wajib Atasnya mandi Kecuali sekali saja Jika telah lewat Masa haidnya Ya tidak diwajibkan atas wanita itu mandi Kecuali setelah lewat masa haidnya Berarti kalau misalnya adatnya dia Adatnya dia 6 hari Kan sudah selesai otomatis kan ya Seperti biasanya Berarti pada hari ke 7 awal-awal Ya sudah berarti mandi Atau sebelum sholatnya Pokoknya ketika dia sudah yakin pada waktunya itu Karena kadang wanita juga tahu Batasnya sampai jam berapa Dan masa kapan Nah, disitulah dia wajib mandi. Setelah itu, jika masih keluar, maka tidak diwajibkan atasnya mandi. Tidak diwajibkan atasnya mandi. Nah, itu jika itu adalah pendapat dari jumhur ulama, dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, Hanbali. Empat madhab. Hmm. Kemudian, ini menunjukkan madhab itu bukan cuma empat, masih ada yang lain. Kemudian. Pendapat yang kedua Saya gak perlu menyertakan semua dalilnya Karena karena dalilnya panjang-panjang nantinya Yang kedua adalah bahwasanya Wajib atasnya mandi Untuk setiap sholat fardu Untuk setiap sholat fardu Tapi 5 kali sehari jadi nanti Ini adalah pendapat dari Ibn Umar Dan Ibn Zubair Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair dan atao bin Abi Robah Dan juga perkataan Ali dan Ibnu Abbas. Jadi sebenarnya ini madzhab sahabat itu. <laughs> Bayangkan madzhab sahabat ini. Ini justru yang salafi, maksudnya yang salaf, dari salaf ya. Kan? Dan ada dalilnya juga. Kemudian perkataan nah, ketiga bahwasanya dia atasnya mandi untuk setiap dua salat yang bisa dijamak. Ya, Ah. Maksudnya dua, ngerti enggak? Dua salat ini, ini Dua. Yang terakhir Ah. Diakhirkan salat aslinya awal Jadi eh uh, dia seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kan ini dua dua dua dua ini majmuq, dijamak itu kan ada zuhur dan asar atau maghrib dan dan insya ada pun yang subuh Sendiri. Sendiri, berarti kalau subuh Satu mandi, berarti kalau misalnya Dalam satu hari, dia masih istihabah Dia mandi berapa kali? Tiga kali, yang diwajibkan atasnya Kalau pendapat yang kedua tadi, diwajibkan Mandi lima kali, karena untuk setiap sebelum Sholat Untuk setiap Sebelum sholat, hmm, itu mandi, ingat Ini mandi loh, bukan wudhu ya. Kemudian, pendapat keempat Dia Wajib mandi untuk sholat zuhur saja. Kalau yang pendapat ketiga tadi Pendapatnya ada perkataan dari Salah satu perkataan Ali juga Juga perkataan Ibnu Abbas juga Juga pendapat Ibrahim An-Nakhoi Dan lain-lain Sebenarnya kuat sekali Dua sama tiga ini kalau dari sisi individual Dan dari sisi generasi itu kuat Ya enggak. Ya, karena lebih dekat kepada Rasul kan zamannya. Kemudian Pendapat keempat Bahwasannya Ya tadi Dia mandi disebabkan sholat zuhur Berarti sudah sekali itu aja Yang diwajibkan, kalau dia mau mandi lagi silakan. Nah terus besoknya Juga menuju sholat zuhur mandi Nah Itu juga pendapat, salah satu pendapat Ibn Omar Dan Anas bin Malik Dan pendapat Syahid bin Al-Musayyad Tiga pendapat terakhir itu semu semua sebenarnya kuat dari segi Dari segi apa? Dari segi individual atau generasi Karena mereka ya, sahabi dan tabi'in Ya enggak? Tetapi yang lebih tepat Ya enggak? alam adalah pendapat jumhur ulama' ha? Yaitu pendapat pertama Bahwasannya orang yang beristihadah Yaitu tidak diwajibkan atasnya mandi Tidak diwajibkan melainkan apa? dianjurkan saja, tidak sampai diwajibkan. Ya karena akan terdapat apa kesulitan mas kalau misalnya diwajibkan misalnya mandi yang lebih tepat kan lebih ini untuk setiap solat ya kan setiap sebagaimana uh, perbuatan Habibah umuhami umuhami bmitijas fakana ya getasilu fakana tak fakana tak getasilu kula solatin Beliau radhiyallahu anha itu mandi untuk setiap salat. Tetapi hal seperti ini perbuatan sahabiah, ya kan? Belum bisa menjadikan dalil walaupun memang memang bisa kuat memang, tapi itu baru fi'il, perbuatan. Bukan sebuah perintah. Nah, perintah Rasulullah itu tsummaghtasili. Ya. Nih, saya baca lagi, "Um quthi qadrama kana tahbisuki haidatuki." Tetaplah kamu sekadar dengan apa yang memenjarakan kamu dalam masa haid kamu. Ya, itu berarti berbicara tentang haid. Thum maghtasili. Nah, kalau misalnya sudah lewat masa haidnya, ihtasili. Berarti perintah untuk mandi. Tak benar perintah untuk mandi, kerana apa? Bebas dari haid. Lewat masa haid. Tetapi di sini ihtasili di sini bukan berarti ihtasili untuk setiap Man, uh, untuk, untuk setiap sholat dan sebagainya Dan kemudian diriwayatkan oleh muslim Dan dari Aisyah Bahawa rasanya umuh habibah itu Mandi untuk setiap sholat Nah ini perbuatan dari Sohabiyah Nah ya Jadi yang lebih lebih Kena dengan dalil itu justru apa Justru tidak diwajibkan Untuk mandi ketika istihadah Tidak diwajibkan Karena istihadah itu penyakit pertama Ya Kemudian yang kedua, kalau misalnya diwajibkan atasnya semandi, sekarang yang diwajibkan atasnya mandi itu dalam waktu apa? Apakah untuk setiap sholat, ataupun untuk tadi setiap untuk bisa menjamak dua sholat berarti tiga kali sehari atau gimana? Karena kalau mandi misalnya, udah sakit iya, maksudnya udah kena penyakit kemudian diwajibkan atasnya mandi lima kali atau sampai tiga kali itu akan menyulitkan untuk wanita ya kan? akan menyulitkan, sehingga Wanita yang terkena istihaboh maka dia tidak diwajibkan atas mandi melainkan lebih baik baginya untuk untuk mandi, ya lebih baik baginya untuk mandi itu soal mandi, ya. Nah, berarti mazhab syafi'iyah tadi awam mazhab syafi'iyah tidak wajib, tidak wajib. Oke. Sekarang tadi kan mandi, sekarang wudhu. Bagaimana dengan wudhu orang yang beristihaboh untuk setiap waktu sholat bagaimana nih bagaimana ada perbedaan pendapat ulama lagi lagi nah kita sekarang akan memperhatikan pendapatnya syafi'i ya nanti sehingga itu memodalkan kita untuk memahami teks ini kemudian apakah wajib wudhunya seorang wanita yang beristighlal untuk setiap sholat pendapat pertama bahwasanya wajib atasnya untuk wudhu pada setiap waktu pada waktu setiap sholat nah, untuk setiap sholat dan dia itu sholat dengan wudu tersebut sekehendak dia dari sholat sholat fardu atau sholat sholat sunnah selama belum keluar waktunya Ya, jadi dia wudu misalnya di waktu awal zuhur. Nah dia boleh menggunakan dengan wuduhnya tersebut sholat apa kaffiyah zuhur. Boleh juga dia sholat zuhur dan sholat ba'diyah zuhur. Ya, pada waktu dar rentang dari jam 12 sampai jam 3 misalnya. Ya. Nah kemudian waktu berikutnya kan asar. Nah asar dia wajib untuk sholat lagi, sholat lagi misalnya sholat apa, sholat asar. Sampai itu terbatas sampai maghrib. Ntar maghrib dia wajib sholat, eh, wajib wudu lagi. Kemudian misalnya sholat maghrib, nanti sampai siang kayak gitu. Jadi setiap waktu sholat dia wajib wudu. Berarti lima kali minimal dia wajib wudu. Wajibnya lima kali. Kalau misalnya dia mau mentajjid atau memperbarui silakan. Itu pendapat yang yang pertama ini dikatakan oleh madhab hanafiyah dan juga hanabilah hanbali itu yang pertama sekarang yang kedua pendapat yang kedua wajib atasnya untuk berwudu apa untuk setiap sholat fardu. untuk setiap faridoh faridoh berarti lima ya kan untuk setiap faridoh baik itu sholat fardu tersebut Mu'adad, solat adad. Ada. Ingat kemarin waktu itu solat adad apa? Nah, atau solat maghrib ya, yang dikodok. Ngerti ya? Ah, berarti kalau misalnya dia istighaboh, kemudian dia belum solat zuhur, nah kemudian dia mau mengkodok pada waktu asar dan dia sengaja meninggalkannya di waktu zuhur. Kalau dalam tahap syafi'i dia wajib untuk mendahulukan yang dikodo wajib wajib tertib. Nah ke kemudian dia dia wudu nah salat makdia salat kodo ya kan dzuhur. Nastlah itu dia juga wajib salat wajib wudu lagi untuk sholat asar. Iya. Ya ini ini pendapat kedua enggak enggak ini bukan pendapat pertama. Bukan bukan pendapat pertama. Hah, kau pendapat pertama itu ibrohnya dari waktu, ngerti? Jadi misalnya waktu zuhur dia wajib mandi, wajib wudhu. Waktu asar dia wajib wudhu. Hah? Bukan sholatnya. Bukan dari sholatnya. Kalau misalnya waktu asar, dia punya hutang sholat zuhur, ya? Di waktu asar dia wudhu sekali saja, kemudian mengkodok sholat zuhur dan asar dengan satu wudhu. Pendapat Hanafiya dan Hanbali. Hmm. Kalau pendapatnya yang kedua Dia wudu Untuk setiap sholat fardu Baik itu sholat ada Atau sholat kodoh Nah itu madhab syafi'iyah Jadi lebih ketat Kalau misalnya kodohnya dia ada 5 sholat sekaligus 5 kali wudu, 5 kali sholat Dipisah dengan wudu. Ya begitu Jadi ibruhnya kalau madhab syafi'iyah dari segi Sholat fardunya kalau misalnya tadi Han, Hanafi dengan Hanbali dari segi dia masuk waktunya, misalnya masuk waktu asar ternyata dia masih utang sholat zuhur, sholat subuh, sholat isya di hari sebelumnya dan sholat maghrib berarti dia harus mengkodok 4 sholat dan sholat ada 1 ya. Dan dalam madhab Hanbali itu tidak wajib untuk tertib, berarti boleh yang mana aja duluan dalam madhab Hanbali. Nah kemudian empat dan satu berarti lima sholat itu lima lima waktu sholat dalam sholat asar waktu asar dari jam setengah empat sampai jam enam batasannya misalnya misalnya nah dia cukup satu wudhu saja yang mustahah orang yang beristighado ini ya istighado dia cukup satu wudhu kemudian sholat lima limanya langsung ya tanpa kotor tentu saja karena dia meninggalkan kotor dia dia nggak dalam keadaan darurat kan nggak dalam safar dan sebagainya dan kalau korsel itu pun karena karena majemuk dua dua oh ini kan enggak oke kemudian ya itu madhab syafi'i yang kedua tadi jadi ibroh kalau dalam madhab syafi'i dari segi sholatnya kemudian yang perkataan ketiga tidak untuk berbudu untuk setiap sholat melainkan dianjurkan di dianjurkan berarti jadi jika seseorang Mustahat yang haid, eh hmm? ya, maaf maaf, bukan yang haid, yang keluar darah istihadoh, ya, itu dia Wudu zuhur, ya kan? Jam 2 wudu zuhur, kemudian solat solat zuhur jam setengah tiga, kemudian masuk waktu asar, dia belum batal, belum buang angin, belum kencing tidak, buang air besar tidak, ah, dan sebagainya tidak, kecuali dia keluar darah istihadohnya. Nah di sini pendapat yang ketiga Dia tidak diwajibkan untuk Karena dia masih Dalam keadaan dianggap suci Dalam hukum suci Ya dalam hukum suci Karena apa? Karena darah tersebut keluar karena penyakit Ya beda misalnya Keluar karena haid misalnya Beda itu karena sehat Keluar karena kencing itu karena sehat Dan karena kemauan dia Keluar karena buang air besar itu karena sehat dan kemauan dia Ya, orang sehat buang air besar ya kan? Nah di sini Yang pendapat ketiga itu tidak Diwajibkan atasnya wudhu Melainkan ya kalau misalnya mau wudhu silakan Itu lebih baik Nah sekarang Manakah Yang lebih Baik Pendapatnya Tadi dari untuk yang, itu yang ketiga Pendapat ketiga itu mazhab maliki Kalau yang pertama mazhab Hanafi dan Hanbali Kalau yang kedua mazhab syafi'i Yang dia mazhab maliki Mazhab maliki Mengatakan Ibnu Abdul Bar mengatakan Bahwa orang yang berhadas daim Yang hadasnya terus menerus Ya Hadas terus menerus kan Bukan kesengajaan berarti kan Misalnya istihad Itu kan orang enggak mau istihad Keluar darah terusnya enggak mau perempuan itu kan kalau haid itu kan kerana kesehatan, tapi istihadhah itu kerana penyakit. Begitu juga orang yang salisul baul misalnya. Kencing terus-menerus ya orang tidak mau semudah itu kan. Ya jangan dibebani dengan hal-hal yang lain kan. Nah, kemudian <coughs> yang salisul durat misalnya. Ah, durat artinya apa? Kentut. Ah, kentut besar durat itu. Kalau kentut kecil, fusah namanya ya. ya. Beda kalau fusa itu kentut kecil Kalau durot itu kentut besar Karena namanya persis dengan suaranya Ya dalam bahasa Arab gitu Fusa kan pes gitu kan, kalau durot, durot gitu kan. Itu namanya kayak dalam bahasa Arab Dia sebut kayak itu sesuai dengan namanya Sesuai dengan suaranya Nah, kata ibnu Abdul Bar Bahwa saya orang berhadap daim Yaitu yang hadap terus-menurut seperti istihadah ini Dan juga yang Kencing berantai Itu Ya, kerjaan rantai. Apalagi keluarnya rantai gitu. Itu dia tidak menghilangkan hadasnya dengan wudu sebenarnya. Ngerti? dia tidak bisa menghilangkan hadasnya dengan dengan wudu. Kalau dia wudu ya tetap berhadas sebenarnya. Jadi jangan diwajibkan. Kalau mesti diwajibkan ya tetap aja kan? Kan terus-terusan kan? Tapi dia diwajibkan mendingan itu di, tidak dijadikan imbror yaitu keluarnya darah tersebut tidak dijadikan imbror udah biarin keluarlah itu tidak dipermasalahkannya sekarang yang permasalahan yang hadaf lainnya seperti kencing seperti juga buang angin buang air besar atau dan lainnya ya nah itu madhab maliki yang lebih menenangkan sebenarnya madhab maliki ini sebenarnya yang lebih menenangkan Mazhab Maliki. Karena perkataan untuk mewajibkan wudu untuk setiap solat itu tidak terlepas dari masalah kesulitan bagi wanita ya, kesulitan juga bagi wanita. Ya, tetapi tetapi walaupun misalnya memang tidak diwajibkan untuknya untuk berwudu dalam keadaan dia tidak mengeluarkan hadas yang baru, maka yang lebih baik baginya adalah berwudu tetap yang lebih baik baginya adalah berwudhu untuk wanita yang beristighom jadi kalau di sini kita lebih condong anak-anak pribadi lebih condong ke madhab maliki Kalau yang untuk hal ini hmm? kalau untuk yang mandi tadi jumhur ulama dari empat madhab berpendapat apa tidak diwajibkan atas mandi lagi ya kan ya kalau misalnya wudhu Tadi ada tiga pendapat. Kalau Syafia pendapatnya apa? Bahwasannya hmm? dia wajib wudu untuk tiap tiap solat, bukan tiap waktu solat. Nah. nah, kita pegang itu untuk mempelajari fatul muin. Coba kita lihat apakah cocok dengan fatul muin atau tidak. Baik, sekarang kita lihat syarat wudu nomor lima, masuk waktu. Hmm. Nah sekarang, tadi lihat Kalau dalam madhab syafi'i Ini perhatikan, menggabungkan Antara pendapat yang tadi Tadi dalam madhab syafi'i, orang yang uh, Beristihadoh, wanita yang beristihadoh Itu diwajibkan wudu Untuk setiap sholat farduh Nah sekarang Syarat dari wudu tersebut Untuk orang yang istihadoh Dan juga orang yang kencing Terus menerus Itu masuk waktu nggabungkan, nggabungkan. Atau kita contohkan gini. Semisal orang wanita istihadhah nih. Wanita istihadhah dia kan harus salat asar, ya kan? Masuk waktu. Uh, dia belum masuk waktu asar, tapi dia tahu dia wajib salat asar nanti. Jam 14.59 lewat sekian detik, belum azan. Hmm. Sekarang kalau misalnya dia Wudhu pada detik itu tidak boleh tidak sah wudunya. Kapan dia harus dia boleh wudu untuk salat Asar ketika sudah Nah, suara gitu. Oh, oh, oh. Nah, baru gitu. Bisa berhenti kajiannya. Nah. Nah, bahasa lu, kalau Akbar masuk waktu Asar baru dia bisa berwudu untuk salat Asar. Gitu. Begitu ya. Jadi tidak bisa dalam mazhab Syafi'i ini tidak bisa dia sembarangan wudhunya sebelum masuk waktu sholat fardu yang akan dia laksanakan dengan wudu tersebut. Ingat dalam fikir syafiri, tiap sholat fardu untuk orang yang beristihado itu wajib wudu dulu sebelumnya. Baik itu sholat fardu atau sholat menunaikan sholat ada. Oke? Baik. Kemudian, وَيُشْتَرَتُوا لَهُ اَيْضَنْ زَنْ لُدُخُولِهِ Khusus bagi orang seperti ini, cadangkan juga perkiraan atau lebih lebih keyakinannya bahawa waktu telah tiba. Misalnya di kampungnya tidak ada suara azan, misal, kampung Kristen misalnya, tidak ada suara azan, ha? desa desa terpencil. Nah dia berisihat, yaitu berprasangka sudah masuk atau belum. Kalau sudah merasa sudah masuk, waktunya ah baru wudhu dia boleh, begitu ya. فلا يتوظَّأُ كَالْمُتَيَمِمِي لِفَارُضِين Awnaflin muakotin koblawak tivi alihi walisolatijana zatin koblawosli watahiatin koblawdukuril masjidii oleh ruatiwi almutakhirati koblawfi alilfardi ini sulit sekali ini kenyataan yang pahit kita baca karena itu orang yang punya darah istihaboh belum boleh berwudu seperti halnya orang yang bertemum Ya, kalau orang yang bertayamum dalam fikih Syafi'i itu juga dipersyaratkan masuk waktu salat fardunya. Masuk waktu salat fardunya untuk tayamum dalam berfikih Syafi'i. Ya jadi kalau misalnya belum masuk waktu salat fardu, belum masuk sholat, waktu salat Asar, dia enggak boleh tayamum dulu. Entar. Tunggu masuk waktu salat Asar, baru dia tayamum kemudian salat. Kalau enggak ada air atau karena karena karena berpenyakitan. Nah, Karena itu ia belum boleh berwudhu untuk sholat fardu atau sholat sunnah yang tertentu waktunya sebelum masuk waktu pengerjaannya. Misal, misalnya apa? Misalnya apa? Kau beli ha? ya? Ah, kau beli ya zuhur? Iya, kau beli ya zuhur. Misalnya kan masuk waktunya ketika masuk waktu zuhur tentu saja. Nah dia wajib apa? Wajib sholat? Eh, wajib sholat. Wajib wudhu. Pada waktu azan, ya kan azan kan berarti belum kembali jadi kan nanti bisa kembali nanti pas pas ketika azan masih, atau di rumahnya, ya, nah begitu, atau waktu lain misalnya, misal apa? Hmm. Salat lainnya bisa, salat gerhana misalnya, ah sunnah kan, salat gerhana, misalnya salat gerhana gerhana matahari misalnya, atau gerhana bulan nah ketika nah, belum waktunya itu kan dimulai ketika apa ketika terlihat kan mm -hmm. kalau misalnya belum terlihat dia nggak boleh nggak boleh ini nggak boleh nggak uh, boleh wudhu dulu untuk sholat gerhana itu tunggu melihat atau tunggu ada persaksian bahwasanya terlihat gerhana nah itu satu contoh hmm? atau untuk sholat jenazah sebelum dimandikannya <laughs> jadi kalau misalnya dia Mau menj menjor lagi jenazah, tanya dulu, udah dimandiin belum? Kalau belum, belum dimandi, enggak boleh di dia. Di jadi, jadi <laughs> dimandiin kan mayatnya. Nah, oh udah dimandiin, oh, berarti saya wudu gitu. Gitu jadinya. Karena apa? Karena salat jenazah itu tidak boleh sebelum dimandikannya mayat Gitu. Ya, harus dimandikan dulu. Kemudian ya. baru Barulah terjadi setelah dimandikan Barulah terjadi waktu sholat jenazah Dan waktunya itu bebas Mau dua jam setelah dimandikan Mau Sampai busuk dulu atau gimana jangan Dua tiga jam Atau semacamnya Jadi ketika dimandikan Maksudnya Setelah dimandikan Jadi selesai dimandikannya ya Nah Maka yang wanita yang beristighato ini kalau memang mau dia nantinya dia barulah pada saat itu ber, berwudu untuk sholat atau untuk tahiyatul masjid sebelum ia masuk masjid. Nah Ini susah gambarannya, ngerti nggak? Untuk tahiyatul masjid sebelum ia masuk masjid. Mafumuhu kalafahimana? Kalau dia mau sholat tahiyatul masjid, dia masuk masjid dulu baru wudu. Saya nggak tahu ini apa yang saya salah paham, gagal paham, atau memang kalimat yang kurang tepat, atau memang begini menurut kebenaran menurut penulisnya, Allah Tapi kalau misal difahami, watahiyatin kubladulil masjid, falayataw doulita. Ini kalau kita urutkan, falayataw doul maka janganlah dia itu ya. orang yang hadit itu, atau orang yang salisur baul. Yang kencing terus menerus Janganlah huh? dia wudhu Lita hiatin Untuk sholat tahiyatul masjid Qobla dukulin masjid Sebelum masuk masjid Berarti masuk masjid dulu <sukur> <liti? sukur> Baru ente wudhu Masalah yang wudhunya di luar <Tiffany>. <medida> Kan bingung. Tapi bisa juga Masuk masjid dulu Karena kalau masuk masjid itu menandakan apa Waktu sholat tahiyat sudah ada Gitu kan kesempatan sholat tahiyat terbuka gitu loh. Gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya ente belum masuk sana, belum masuk uh, masjid, berarti ente aslinya kan belum terbuka waktunya untuk ente Sholat tahiyat masjid, karena ente belum masuk masjid. Gimana ente mau tahiyat masjid? Ais, eh, pokoknya Seluruh gitu tempat lah. Tempat <tuh> di luar mesti gimana? Hah? Kalau di luar masjid. Masuk masjid? Keluar keluar lagi <laughs> ya pokoknya gitulah, okay. mungkin mungkin maksudnya masuk dulu kemudian butuh di luar baru setelah itu boleh karena sebenarnya udah masuk masih <tuk> tapi itu pun sesuatu yang walau alam ini ya eh, iih, nggak tahu makanya Ibn Qoyy al jauziah itu kadang eh, kadang, -kadang eh, melewati para mukallidun madhab para mukallid madhab eh, ini kan kitab-kitab seperti kan kitab-kitab taklidi ya kalau misalnya kita namain Kitab-kitab taklidi. Yaitu kitab-kitab yang ditujukan agar pembelajarannya itu bertaklid pada madhab. Ya matan-matan seperti ini gitu. Ya bukan berarti kita menyalahi, Tapi emang ini yang semacam ini kitab-kitab taklidi. ya Matan Ali Suja, kemudian uh, Fathul Qorib, dan lain-lain, dan Fathul Mu'in, dan lain-lain. Itu kitab-kitab taklid al madhab. Taklidi lil madhab begitu, Jadi ya kadang-kadang... Di sana ada sesuatu yang gurobak gitu Beruntung lah mereka <laughs> Untuk gurobak itu Untuk hal-hal yang gorib gitu Sesuatu yang memukau Ajaib. Ajaib Seperti yang mungkin pernah anak ajarkan Waktu itu di hasiat Ibrahim al-Bayjuri Tentang Apa tentang Peranakan sapi manusia apa Sapi ya kemudian Beranak sapi tersebut dan ternyata anaknya itu menyerupai manusia. Ah, menyerupai manusia. Jadi sapi beranak menyerupai manusia. Anaknya jadi manusia. Nah, terus terdidik sebagai manusia. Akhirnya bisa ngomong. Tapi dia anaknya sapi. Nah, kemudian malah bisa khotbah. Nah, kemudian kalau misalnya si anak anak keturunan sapi ini khotbah Id Setelah dia khutbah, dia boleh untuk disembelih. Kasihan sekali kan. Abis khutbah, suat ayat, kemudian disembelih. Itu benar, itu ada. Kalau misalnya mau lihat di kitabnya, ada anak punya kitabnya. Hasyid Ibrahim Al-Bajir, rahimahullah. Lulusan Al-Azhar. Ha? Ulama abad ke-12. Jadi, contoh-contoh yang benar-benar sesuatu yang menakjubkan. <tik> Yang jika tergambar di realita pun itu melawan nalar sehat. Jadi kesialan anak sapi sudah terdidik manusia itu. Karena apa? Karena asalnya dia sapi, gitu. Karena sapi itu boleh dikurbankan, jadi ada keserupaan antara sapi dan manusia. Dia keturunan sapi, tapi mirip manusia. Dibilang manusia, bukan. Tapi dibilang sapi, dia bisa. Dia punya karakter manusiawi loh. tapi dia sapi gitu. Maka sembelih aja enggak apa-apa gitu. Ya, jadi hati-hati di sini yang mukanya mirip dengan binatang kurban. <laughs> tari -tari. Iya, ceritanya ini siapa nasabnya? Ternyata kambing atau apa kan. Terus dilihat kalau misalnya buang air seperti apa buang airnya. Oh, benar nih. Buang airnya bulat-bulat misalnya, wah, benar nih berarti kambing nih, sembelih aja gitu kan tuh sai memang kalau pada zaman-zaman gitu fikih-fikih madhab beberapa kitabnya itu ada yang memang Sesuatu yang menarikkan seperti kalau misalnya guruani dia guruani dialir Said juga menghikayatkan ada bagaimana hukumnya kentut apakah dia najis atau enggak kalau kentut najis itu otomatis kalau misalnya orang-orang yang salat berjamaah kemudian kentut drop gitu kan otomatis batal semua karena apa najisnya masuk man, najisnya Nempel di tubuh, aduh gimana, susah. Terus ada yang mengatakan, ah, gimana hukumnya kalau orang makai di sekarang disebut kok ngejek orang, oh, ngejek orang tuh buntelan kentut misalnya. Buntelan kentut ya kan? Buntelan, isinya kentut gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak kain, ha, dibuntel terus isinya ternyata gas kentut gitu. Nah pada zaman dulu ada ulama yang menulis kayak gitu, apa hukumnya seorang yang sholat sambil membawa buntilan kentut? <laughs> itu ngapain itu? Apakah biasa sholat gitu atau gimana? Itu ngapain? Gak ada contoh kayak gitu. Contoh kayak gitu sekarang itu juga. <laughs> itu. Itu orang ngapain? Membawa buntilan kentut untuk sholat untuk apa gitu? apa kau untuk meracuni orang gitu kan ketika untuk membawa shubat gitu misalnya ketika orang sholat lagi khusu jemaah macam gitu kan orang itu ada baunya kan kan kecium harus ke, syaratnya kecium baunya jadi orang orang merasa jangan jangan gua ni gitu dijanjian gua nih, gitu. aduh jadi memang ah benar-benar itu sesuatu yang para pukohah kayak gitu berandai-andainya sesuatu yang Enggak ada di zamannya mungkin, atau mungkin ada di zamannya dan enggak mungkin di zaman kita. Atau para fuqaha tersebut mereka berijtihad, mungkin saja di zaman setelah saya mungkin ada gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Gitu. Wallahu alam. Jadi seperti itu. Uh, contoh tadi tahiyatul masjid sebelum masuk ke masjid atau untuk salat rawatib ba'diyah sebelum melakukan salat fardunya bagaimana itu merumitkan diri dan tidak perlu ya. Kemudian langsung kita terjemahkan Seorang khotib yang selalu berkeadaan hadat, yaitu misalnya seorang khotib dia bukan istihaq do, karena istihaq itu perempuan aja. Khotib laki-laki lah, nggak mungkin orang khotib istihaq ya. Kecuali kalau khotib tersebut mempunyai dua kelamin. Nah, mempunyai dua kelamin itu pun ulama madhab itu zaman dulu udah membahas jangan tergira. Dua kelamin, orang yang memiliki dua kelamin itu dibahas oleh para ulama pada zaman dulu. Itu karena apa? Mereka berpikir jangan-jangan nanti ada orang yang ber berkelamin ganda. Betul ada ternyata ada benar. Jangan-jangan ternyata asyik. jangan-jangan mereka bilang jangan-jangan di sini dengan pengharapan bukan jangan-jangan bukan? benar-benar ada nih, jangan. Iya, seorang qotib di sini yang selalu berada dalam hadas berarti dia mungkin terkena salisul baul. Ah, kencing berantai, ya. Kencing berantai. Maka dia wajib dua kali wudu dan tawam, tayamum. Ha, Seorang khutib yang berkeadaan hadat Wajib dua kali wudu Atau dua kali tayamum Kalau misalnya enggak ada air Misal gini Yang pertama untuk dua khutbah Dan yang kedua dilakukan setelah khutbah untuk sholat jumat Sedang selainnya seperti dia ini Cukuplah satu kali wudu untuk khutbah dan sholatnya Kalau kita misalnya normal kan Alhamdulillah Kita khutbah Sebelum khutbah kita wudhu lah Kita wudhu, khutbah eh, Kemudian sholat jumat, selesai tapi kalau misalnya bagi yang salisul baul, kencing berantai, itu dia so, wudu dulu baru khutbah. Alhamdulillah. Terus habis itu waki waki misalah. Habis itu wudu dulu dia. <laughs> Keluar dulu wudu dulu baru jadi imam. Dia orang-orang nunggu. Akhirnya ketahuan dia ternyata kencing oh, berantai. kencing berantai. Ini justru membobot memberatkan aib. Bisa kayak gitu. Atau ketahuan, oh ini berarti batal nih dia wudunya. kayak gitu. Berarti kentut nih dia tadi nih. Nah, orangnya jadi tahu nih kirim kayak gitu gambarannya. Namun yang lebih baik, yang lebih tepat adalah tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Jadi dia cukup sekali wudhu aja. Dia cukup sekali wudhu saja. Karena di sini berarti membedakan antara khutbah dengan sholat fardu ya. Atau atau dia kan kan kan gini gini. Maksudnya gini. Khutbah ketika khutbah itu, itu kan nggak boleh. Ketika khutbah imam khutbah nggak boleh sholat jumat ya kan? Boleh enggak salat Jumat? Ya enggak boleh lah. Imam khutbah satunya salat Jumat gimana? Terus setengahnya salat, setengahnya dengar khutbah gitu. Enggak lah. Nah, berarti berarti kan kalau ibrohnya dalam fikir Syafi'i, duhul al-waqt, ya kan? Ini lah syarat kelima apa? Masuk waktu, ya kan? Nah, masuk waktunya untuk salat Jumat dua rakaat itu ketika khutbah baru selesai khutbah. Makanya si Khotib, karena dia kan mau masuk masjid. Nah masuk masjid harus dalam keadaan suci, harus wudu dulu, nah, gitu. Atau khutbah harus wudu dulu. Nah kemudian pas, pas pas saat khutbah tersebut itu kan belum masuk waktu sholat Jumat, tapi masuk waktu khutbah Jumat. Nah ketika dia mengatakan akhi, wakimisola, wakimisola, si wudhu otimah penutupan, akimisola. Kemudian apa? Kan masuk baru, wah mulai ini, waktu sholat jumat. Nah, karena masuknya waktu sholat jumat, maka wajib bagi khotipi tersebut, wudhu. Nah, sibuk dia jadi kan, wakimis sholat. Abis itu dia keluar. Orang pada kelompok. Kok keluar pak? pak, pak? Nah, Saya tanya. Abis itu balik lagi ya. Orang-orang akhirnya mentakwil. Kenapa nih dia kayak gini? Metafsirkan. Ima dia tadi kentut. Ima dia kencing berantai. Jadi ya, Imamnya nanti sholat baca Quran oh. Makmumnya mikir ini tadi ini jajari ketut nih bingung ya oke okay. kemudian dia wajib berwudu setiap mau melakukan fardu seperti halnya tayamum di samping juga wanita istihaadoh wajib menencuci vagina mengganti kapas menutup lubang vagina dan terlebih umumnya walaupun semuanya itu tidak berubah dari tempatnya semula jenis orang yang besar kencing atau kencing berantai wajib segera mengerjakan solat. Apabila ia menunda demi kemaslahatannya Seperti menanti jemaah atau jemaah, sholat jumat Walaupun hingga melampaui awal waktu Atau berjalan ke masjid Adalah tidak mengapa Maksudnya gini, paragraf terakhir, terakhir ya. Orang yang kencing berantai Itu dia harus Segera mengerjakan sholat Kenapa? Karena kalau dia tidak, tidak mengerjakan sholat Terus saja di kencing terus numpuk ya kan. Nah, kalau lebih baik Dia langsung mengerjakannya Setelah dia berbudu langsung dia mengerjakan sholat kalau misalnya orang yang alhamdulillah seperti kita berwudu kita menunda sebentar 5 menit, 10 menit itu tidak masalah. Tidak masalah karena tidak ada najis keluar ya kan. Nah, tidak juga berhadats. Tapi kalau misalnya orang yang berkencing berantai tersebut menunda solatnya demi kemaslahatan seperti menanti jemaah, misalnya dia menjadi imam misalnya. menjadi imam. Kemudian dia wudu dan a ah, Jumatnya lama sekali datangnya. Dimana lama banget, akhirnya baru setengah jam datang. Nah, itu tidak masalah karena demi maslahat, walaupun hingga atau salat Jumat. Jadi orang yang salisil baul, kencing berantai, hadiri salat Jumat. Datang, sudah wudu, kemudian mendengarkan khutbah. Itu kan lama khutbahnya. Apalagi khutbah Indonesia ya. Ya, apalagi kalau sudah urusan nyalahin orang. Oh, itu lama banget khutbahnya tuh. 30 menit lebih. Nah, habis itu 30 menit lebih kan keluar-keluar. Tes, tes, sampai dengeran kedengaran sama orang kan? Enggak enggak bakal. Nah, keluar kan? Nah, keluar, keluar menumpuk kan, tertabung dan sebagainya kan? Nah, itu tidak masalah. Tidak masalah karena untuk bermaslahat. Atau berjalan ke masjid. Karena ketika berjalan satu langkah, satu tetes, satu langkah, satu tetes, satu langkah, satu tetes kan Menambah, menumpuk adalah tidak mengapa tidak mengapa oke okay, itu aja dari saya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ini next week pekan depan